Bismillahirrahmanirrahim Haykum jami'an di tahiyyatul islam, tahiyyatan min billah, tahiyyatan a'lul jannah, tahiyyatan mubarakatan tayyibah, tahiyyatan salamatan la'imatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi wakafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-mustafa وعلى آله اهل الصدق والوفاء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك ورسولك نبينا محمد وعلى اله ربي اشرح لي صدري لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Allahumma taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wa tub'alaina innaka anta tawabur rahim Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwata liman rahimahmullah Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari ini Di akhir pekan, di hari Jumat, malam Sabtu Kita berkumpul di masjid ini seperti biasa melaksanakan kajian lepas kantor dan pekan ini seharusnya jadwalnya adalah jadwal guru kita Habib Salim al Mukhtar LCMA namun beliau mohon maaf tidak bisa hadir malam hari ini karena masih berada di Madinah beliau sedang uh, melaksanakan uh, umrah, ibadah umrah kita doakan mudah-mudahan perjalanan beliau menjadi perjalanan yang berkah umrahnya menjadi umrah yang makbulah dan mudah-mudahan bagi jamaah yang belum berkesempatan untuk umrah semoga Allah Subhanahu wa taala segera berikan kemampuan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umrah amin ya rabbal alamin Bapak-bapak -ba -ba ikhwat aliman rahimakumullah malam hari ini kita akan membahas sirah nabawiyah perjalanan hidup nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu bahawa Nabi SAW pernah bersabda La yu'minu ahadukum Hatta An akuna Ahabba ilaihi Min walidihi Wa waladihi Wal-Nasi Ajma'in Ini hadis ini sering saya ulang-ulang Dalam setiap kajian sirah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Dalam kitab sahihnya Kata Nabi SAW La yuminu ahadukum Tidak beriman salah seorang di antara kalian Hatta an akuna Sampai aku Dijadikan Ahabbu ilayhi Ataan aku na ahabba ilaihi sampai aku dijadikan seseorang yang paling ia cintai min walidihi daripada ia mencintai kedua orang tuanya wa waladihi daripada dia mencintai anak-anaknya wan nasi ajmain daripada dia mencintai seluruh manusia Jadi kata Nabi SAW tidak bertiman kita sebelum kita mencintai Nabi di atas kita mencintai seluruh manusia Masyaallah. Tidak beriman di sini maknanya bukan berarti kafir ya. Bukan berarti kafir. Tapi kata para ulama, makna la yu'minu di sini adalah kurang ini. Ya. La yu'minu ahadukum makna tidak beriman di sini maknanya adalah tidak sempurna keimanannya. Tidak benar keimanannya, tidak sempurna keimanannya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsul man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga ciri seseorang merasakan manisnya iman. Manis iman. Manis iman itu maksudnya apa, Pak? Kita beragama nikmat gitu. Itu manis iman itu. Salat khusyuk, baca Quran tenang. Ya kan? Karena orang kalau baca Quran itu kalau dia punya iman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu" Wajilat qulubuhum orang beriman itu diingatkan nama Allah bergetar hatinya itu tanda dia manis imannya hatinya bergetar ketika ingat Allah wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya itu tanda orang yang imannya betul gitu. imannya manis imannya berbuah Nah kata Rasulullah SAW, tada'ul manku nabi hajarawal halawatul iman. Ada tiga ciri seseorang mendapatkan manisnya iman. Yang pertama apa, pak Ayakun wa rasuluh ahabu ilaihi mimmasiwauma. Apabila dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai selain keduanya. Jadi kita akan merasakan manis iman gitu, pak? Salat khusyuk gitukan, baca Quran tenang, ya. Mendengarkan kajian enak gitu, rindu dengan majelis ilmu. Kita akan merasakan itu manisnya iman kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kita mencintai yang selainnya. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, bah? Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibhu illa llah. Dia mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Dia memiliki semangat saling bersaudara karena Allah. Uhuwah iman nia, ya uhuwah karena iman. Dan yang ketiga apa? Wa ayukriha ayya onda idal kufri kama ayukriha ayukda fa ilad nar. Dia benci kembali kepada kekufuran, benci kembali kepada kemaksiatan, jijik gitu dengan maksiat, sebagaimana dia benci apabila dia dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi syarat yang ketiga seseorang merasakan manisnya iman adalah dia taubat dengan taubat yang sesungguhnya. Cara pertama tadi apa? Mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lainnya. Ahabba illahi min walidhi wawadhi wan nasi ajmain. Sekarang masalahnya apa bukti cinta? Cinta itu kan tidak tidak hanya diucapkan saja, pak. Harus ada buktinya. Bukti cinta kita kepada Nabi apa? Kita ngaku cinta kepada Nabi, bilang saya cinta kepada Nabi. Tapi apa buktinya cinta kepada Nabi? Maka sekurang-kurangnya ada tiga bukti seseorang cinta kepada Nabi Yang pertama apa? Yang pertama dia semangat menjalankan sunnah Nabi Sunnah Nabi SAW Sunnah itu apa? Sunnah itu semua yang dilakukan oleh Nabi Semua yang dipilih oleh Nabi ada pilihan A, B, C Nabi pilih A Maka itu sunnah Nabi A itu Ya, yeah. Kita kalau pakai baju Kan bisa tangan kanan dulu Bisa tangan kiri dulu Ternyata Nabi kalau pakai baju Pilih tangan kanan dulu Berarti itu sunnah tuh. Sunnah mendahulukan yang kanan ketika memakai baju Sunnah memakai sepatu Memakai sendal yang kanan terlebih dahulu Karena itu yang dipilih oleh Nabi SAW Jadi sunnah itu pilihannya Nabi Nah orang aku cinta kepada Nabi Dia semangat menjalankan sunnah Yang kedua Orang aku cinta kepada Nabi Maka dia semangat Mempelajari ya, Mempelajari Sirah Nabi Sirah itu apa? Sirah itu perjalanan hidup Nabi Semangat dia Suka dia mendengarkan kisah mengenai Nabi SAW Sebagaimana seseorang yang aku cinta kepada Bapaknya, kepada ibunya, kepada orang tuanya Pasti dia suka kalau mendengarkan kisah mengenai orang tuanya Kan begitu kan ya Kita kalau ketemu sama temen ayah kita Misalnya ayah kita sudah wafat Kita ketemu sama temen ayah kita lantas temen ayah kita cerita Nah dulu bapakmu itu begini-begini loh Masya Allah kita senang gitu mendengarkan mengenai kisah orang tua kita Karena apa? Karena kita cinta kepada orang tua kita kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, seharusnya kita senang juga mendengarkan kisah mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti cinta. Kemudian yang ketiga, seorang yang mengaku cinta kepada Nabi maka lisannya akan senantiasa basah dengan salawat, gemar membaca salawat, ya. Yeah sekarang sudah masuk Sabtu ya tadi Jumat Jumat itu hari yang paling agung untuk membaca salawat Kata Nabi Salawatul Walid wasallam innamin afdalil ayyabikum yomul Juma'at ah, fakfirufihi alaihi salawatan hari yang paling agung adalah hari Jumat maka berbanyaklah baca salawat di hari itu man salallahu alaihi wahidan salallahu alaihi ashruh salawat barangsiapa yang bersalawat kepada tu satu kali Allah akan balas salawat kepadanya sepuluh kali masyaAllah kita salawat kepada Nabi satu kali Allah balas salawat itu kepada kita sepuluh kali. Kalau salawat Allah kepada kita, maknanya bukan Allah doakan kita. Enggak kan? Tapi Allah jamin kebaikan buat kita sepuluh kali. Setiap kali kita membaca salawat kepada Nabi, satu kali. Hari ini sudah berapa kali kita salawat, Pak? Sudah berapa kali salawat? Ada yang sudah sepuluh kali salawat? Alhamdulillah. Tadi Ustadz lagi atahiyat ya. Masyarakat <tuh> <tuh> <tuh> ada ya, ada 10 lah adalah saya. Jadi luar salat Pak, berapa salawat kita? berbanyak kita baca salawat Pak. Ya, sambil di jalan gitu kan, naik motor gitu baca smar Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pendek aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Mau panjang boleh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala, Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ini disebutnya sebagai apa? Selawat Ibrahimiyah, salawat yang paling lengkap. Tambahin Sayyidina boleh atau tidak? Boleh saja tambahin Sayyidina, tidak ada masalah. Yang masalah itu tambahkan Sayyidina ketika baca dalam shalat. Itu yang jadi masalah dari para ulamat. Ya, kalau di luar shalat tidak ada masalah sebetulnya. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadith riwayat Bukhari, Rasulullah berkata, Ana Aku adalah sayyidnya manusia di hari kiamat. Lihat, Nabi menyebut dirinya sayyid. Nabi menyebut dirinya sayyid. Saya tuannya manusia nanti di hari kiamat. Nabi sendiri menyebut dirinya Sayyid di hadapan orang-orang. Maka mengapa kita melarang-larang orang baca Sayyidina? Tidak ada masalah. Ya, kalau apa namanya? Uh, di luar salat. Kalau di dalam salat itu yang bermasalah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salu kama raaitumuni usalli. Kita salat sebagaimana kita lihat Rasulullah salat dan dalam salat Rasulullah tidak membaca Sayyidina. Nah. Nah, jadi begini, Pak. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, hendaknya kita semangat mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pertanyaannya adalah Sudahkah kita mempelajari sirah Nabi? Sudahkah di rumah kita Kita punya buku-buku yang membahas mengenai sirah Nabi? Sudahkah kita gemar mendengarkan ceramah mengenai sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kajian sirah kita Rujukannya adalah buku Ar-Rahikul Maktum Karya Sheikh Sofiyur Rahman Al Mubarak Furi Rahman Al Mubarak Jadi supaya nanti bapak-bapak kalau di rumah ditanya Pak tadi ngaji apa di masjid Pak? Ngaji sirah. Ngaji sirah sama siapa? Sama Ustaz Setiawan. Ustaz Setiawan bahas sirah rujukannya apa? Nah, bahwa bisa jawab rujukannya ini. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Rahman Al-Mubarakpuri. Beliau adalah ulama hadis dari kota Mubarakpuri. Ini salah satu kota di India. Beliau ulama hadis. Buku Ar-Rahiqul Makhtum ini mendapat penghargaan ya. Karena Rabi Fah Alam Al-Islami Organisasi Islam Internasional ya, Pernah membuat Sayembara ya, Karya tulis Terbaik Yang menulis mengenai sirah Kalau tidak salah tahun 1979 Maka buku ini meraih juara pertama Sehingga buku ini diakui oleh Para ulama internasional Buku ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia Oleh banyak penerbit namun salah satu penerbit yang saya rekomendasikan adalah yang diterbitkan oleh penerbit Darul Hak ini penerbit Indonesia ya Darul Hak terjemahnya adalah perjalanan hidup Rasul yang agung jadi kalau cari di toko buku cari Buku judulnya Perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad s.a.w Dari kelahiran hingga detik-detik kematian Diterbitkan oleh penerbit Darul Haq Silahkan cari pak. Bukunya lumayan agak tebal Harganya 130 ribu Nah Nah Kajian kita membahas sirah Nabi Eh dulu sebulan sekali ya pekan pertama tapi sekarang belum ada waktu pasnya nanti insyaallah mudah-mudahan panitia bisa cari waktu yang pas kajian kita sebelumnya kita sudah membahas mengenai غزواتul badar kita sudah bahas mengenai perang badar dan malam hari ini 30 menit kita akan bahas perang berikutnya sesudah غزواتul badar yaitu غزواتul uhud perang uhud Wazwatul Ohud Perang Ohud Perang Ohud ini terjadi pada tahun ketiga sesudah Hijrah Tahun tiga sesudah Hijrah Kalau tahun tiga sesudah Hijrah berarti usia Nabi berapa Pak Usia Nabi berapa Nabi diangkat menjadi Nabi usianya berapa 40 tahun Lantas beliau ada di Mekah, dakwah di Mekah berapa lama? 13 tahun. Ya. Dakwah di Mekah 13 tahun. Lantas kejadian Ohod ini 3 tahun di Madinah. Berarti usia Nabi ketika terjadi perang Uhud 56 tahun. Ini harusnya usia pensiun ya. Iya. Ini paham ya, usia berapa? kita usia 40 tahun suruh lari peliling lapangan udah ngoskosan ya. Nabi SAW usia 53 tahun ya kan ketika hijrah usia 53 tahun jalan kaki dari Mekah ke Madinah sampai di Madinah 10 tahun Rasulullah tinggal di Madinah nggak pernah lepas dari peperangan hampir tiga bulan sekali terjadi peperangan itu di usia beliau berapa? 53 sampai 63. Selama 10 tahun 3 bulan sekali terjadi peperangan. Masyaallah. Kita enggak bisa bayangkan betapa primaknya itu kesehatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sehat dan kuat. Nabi enggak pernah sakit. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kesepakatan para ulama adalah karena sisa racun yang ada di tubuh beliau ketika beliau diracuni oleh Yahudi di Khaybar. Jadi ada sisa racun yang tersisa dan sisa racun itulah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Jadi kalau Nabi sakit karena masuk angin, enggak, enggak pernah. Kita kan naik motor semua, masuk angin di proker juga. Nabi enggak pernah kayak gitu. sehatnya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhud, Perang Uhud. Sebelum kita masuk membahas mengenai Perang Uhud, kita bahas mengenai Uhud dulu. Apa itu Uhud? Uhud adalah nama gunung. Nama gunung yang ada di belakang kota Madinah. Ya. Kalau Masjid Nabawi, maka sekarang posisinya ada di belakang. Kalau masjid masih masihkan menghadap ke kiblat kan, menghadap ke kan, Mekah, maka posisinya ada di belakang. Posisinya ada di antara Dan Gunung Uhud ini ini laksana maskotnya kota Madinah gitu. Jadi kalau kita ke kota Madinah pasti yang pertama kita lihat adalah gunung itu, Gunung Uhud itu. Jadi seperti maskotnya kota Madinah. Sehingga penduduk Madinah sangat kenal dengan Gunung Uhud ini. Karena penduduk Madinah sangat kenal terhadap Gunung Uhud ini, maka banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menggunakan Gunung Uhud sebagai perumpamaan. Karena Gunung Uhud dikenal oleh penduduk Madinah. Gitu ya. Kalau Gunung Uhud tidak dikenal pasti tidak akan dijadikan perumpamaan gitu. Banyak sekali hadis yang menjadikan Gunung Uhud itu sebagai perumpamaan. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La kasubbu janganlah kalian mencelak sahabat-sahabatku. Fa maka demi jiwaku yang berada di tangannya. Maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala. Lau anfaqa ahada, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin, ya. Law anfaqa ahadukum mithla hudin dhahaban ma balagha mudda ahadin wala nisfan Demi jiwaku yang berada di tangannya kalau salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Yang gunung Uhud ini bukan gunung yang kecil, gunung yang besar. Ya. Tingginya 350 meter, lebarnya 3 kilometer panjangnya 7 kilometer Kalau kalian berinfak sebesar gunung Uhud, emas semua nisdaya infaq kalian dengan emas sebesar gunung Ohod itu Tidak akan menyamai Infaknya sahabatku Meskipun sahabatku itu hanya berinfak Satu genggam tangan Satu mutus, satu genggam tangan Atau setengah genggam tangan Jadi sahabat infak kurma Sehenggam Itu gak bisa kita Kejar pahalanya Dengan kita berinfak emas sebesar gunung Ohod Masya Allah Kenapa? Kenapa pahala Infaknya sahabat luar biasa besar dibandingkan dengan kita. Kenapa? Karena para sahabatlah yang mengajarkan infak kepada kita. Ya kan? Kita bisa berinfak karena apa? Karena sahabat mencontohkan berinfak. Dan kata Rasulullah SAW alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajrun mimman 'amila bihi lahum usumin ujrihi tsayyi." Barang siapa yang mencontohkan sunnah Yang baik dalam islam Tradisi yang baik dalam islam Kebiasaan yang baik dalam islam Kebiasaan infak dicontohkan oleh para sahabat Maka dia akan mendapatkan pahala Seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut Tidak dikurangi pahalanya sedikit pun ya? Makanya kita harus biasakan nih Kebiasaan-kebiasaan baik di rumah Ayo kita contohkan Supaya istri kita lihat kemudian dia lakukan Anak kita lihat kemudian dia lakukan Kalau anak kita terus melakukan kebaikan kebiasaan baik yang pernah dicontohkan oleh bapaknya, kita dapat pahalanya terus, Pak. Meskipun kita sudah meninggal, anak kita masih bangun subuh gitu. Sebelum subuh udah bangun karena nyontoh bapaknya gitu. Masyaallah, kita dapat terus pahala gitu. Namun sebaliknya, man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kalau ada seseorang mencontohkan sunnah buruk, ya, kita mencontohkan kebiasaan buruk, fakana lahu ismun Maka baginya adalah dosa. Mitbuman amiladi hilajul kosumin asdamim syaih. Dan dosanya itu nggak akan dikurangi sedikit pun. Eh hey, bahaya pak, kalau kita mencontohkan tradisi yang buruk kepada keluarga kita, nanti keluarga kita mencontoh, anak kita mencontoh, kita akan terus dapat dapat dosa. Eh nah, kemarin apa namanya di sosmed itu ada kawan ngirim apa namanya foto. Ada mungkin ada yang pernah lihat? Ya? Ada laki-laki, perempuan, istrinya pakai cadar gitu. Kemudian laki-lakinya ya nggak pakai cadar, ya laki-laki kan nggak pakai cadar. Istrinya pakai cadar. Kemudian suami istri ini apa namanya berpose dengan mesra sekali gitu. Naik gunung sama-sama, berenang sama-sama, berpelukan macam-macam. Ya Allah itu banyak yang banyak yang apa merespon banyak yang suka banyak hati-hati. Ini bisa jadi sunnah sayian. Ini bisa jadi kebiasaan buruk. Ya, bisa jadi kebiasaan buruk. Dari mana itu contohnya kita pamer kemesraan di hadapan? Apa dulu Rasulullah pernah pamer? Tidak, enggak, enggak Rasulullah dulu pernah mesra sama istrinya. Mesranya bagaimana dengan Aisyah? Lari bareng sama Aisyah. Tapi lihat baca hadisnya. Ketika Rasulullah lari bareng dengan dengan Aisyah, Rasulullah suruh para sahabat, wahai sahabat-sahabat tuh jalan dulu kalian. Suruh jalan dulu. Sesudah sahabat-sahabat jalan dulu, baru kemudian Rasulullah adu lari sama Aisyah. Rasulullah pamer kemesraan sama siapa? Sama istrinya saja, enggak sama orang banyak, enggak. Enggak ada contohnya, Pak. Kita pamer kemesraan, enggak boleh, Pak. Ya kita meskipun istri kita sendiri itu enggak boleh. Ya biasa ajalah kalau di tempat umum itu biasa saja. Hati-hati ya, jangan sampai Kita menjadi pelaku sunnah sayyi'ah Tadi tradisi yang, yang buruk Lanjut, kita lanjut ke sini Balik mulai ke sini Jadi Ohud, gunung Ohud ini Gunung yang banyak sekali dijadikan perumpamaan oleh Nabi SAW Misalnya perumpamaan yang lain Kata Rasulullah SAW Barang siapa Yang mengantarkan jenazah ya, Menyelatkan jenazah Kemudian mengantarkannya sampai ke kuburan Maka dia akan mendapatkan pahala dua kiram Para sahabat bertanya apa itu dua kiram? Dua kiram kata Rasulullah, dua kiram adalah dua gunung Uhud. Masya Allah. Jadi kita kalau menyolatkan jenazah dan kemudian mengantarkannya sampai ke kuburan, kita dapat pahala sebesar dua gunung. Barang siapa yang menyolatkan saja dan tidak mengantarkan kepada kuburan, maka dia hanya mendapat pahala satu kiram. Tentu gunung ini merupakan dalil betapa besarnya apa namanya? betapa besarnya pahala orang yang mengurus jenazah. Ini juga dalil betapa mulianya kedudukan seorang yang beriman. Sampai kalau orang beriman mati, kita antar, kita dapat pahala. Padahal orang beriman itu sudah mati. Kita antar orang beriman itu, maka kita dapat pahala. Ini berarti orang beriman itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan khotbah sekarang kita kembali ke masalah Ghazwahnya, perangnya. Perang Ohud perang Terjadi tadi tahun 3 Hijriah Harinya adalah Hari Sabtu Hari Sabtu Tanggalnya Menurut Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Tanggal 7 Syawwal tahun 3 Hijriah. Penyebab terjadinya Perang Uhud adalah kekalahan orang-orang kafir Mekah di Perang Badar yang terjadi setahun sebelumnya. Perang Badar terjadi tahun berapa, Pak? Tahun 2 Hijriah. Bulan apa? Hah? Eh? Oktober. Ramadan, Pak ya. Bulan Ramadan, ya. Tanggal 17 Ramadan ini perang badar di perang badar orang-orang kafir mengalami kekalahan yang luar biasa besar bahkan para pemimpin-pemimpin orang kafir banyak yang terbunuh di perang badar misalnya siapa? Umayyah bin Khalaf yang dulu Miksa Bilal, mati di perang badar misalnya siapa lagi? Abu Jahal Fir'aun hadihil umat, Fir'aunnya umat ini mati juga di perang badar siapa lagi? Utbah bin Rabi'ah Syaihbah bin Rabi'ah keluarga Rabi ahli keluarga yang sangat kejam terhadap Islam mati juga di Perang Badar. Jadi di Perang Badar mereka mengalami kekalahan yang luar biasa besar dan akhirnya mereka mempersiapkan pasukan yang besar untuk menyerang kota Madinah. Jumlah pasukannya 3 kali lipat daripada pasukan kafir yang pernah diturunkan di Perang Badar. Di Perang Badar orang kafir Quraisy menurunkan 1000 orang. Maka di Perang Uhud mereka menurunkan 3000 orang. 3000 orang termasuk di dalamnya ada 200 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ini peristiwa yang nanti terjadi hari Sabtu. Tapi sebelum masuk ke peristiwa hari Sabtu, ada peristiwa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Hari Kamis Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi Hari Kamis Nabi bermimpi. Nabi belum tahu kalau sudah ada pasukan mau siap-siap serang Madinah. Nabi belum tahu. Karena ini biasa dahulu orang-orang Arab ya, bahkan mungkin bukan hanya orang-orang Arab ya. Peperangan zaman dulu itu dirahasiakan luar biasa. Jangan sampai musuh tahu. Maka Nabi enggak tahu sebelumnya bahwa sudah ada pasukan yang luar biasa besar yang bergerak menuju Madinah. Hari Kamisnya Nabi bermimpi. Dalam mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tiga hal. Yang pertama, Nabi melihat beliau menyembeli seekor sapi. yang pertama. yang kedua, Nabi melihat pedangnya somplak, somplak itu apa? Uh, rusak itu. pedangnya somplak. <sumplak> nggak pacuan, dia cuma gompa, gompa lah, gompa, ya gompa. <sumplak> pedangnya gompa. kemudian yang ketiga, Nabi melihat beliau memasukkan tangannya ke dalam baju besi. jadi itu tiga yang dilihat oleh Nabi dalam mimpi yang pertama mana tadi? menyembeli sapi. Yang kedua, pedangnya gompal. Yang ketiga, beliau melihat beliau masukkan tangannya ke dalam baju besi. Maka kemudian beliau mentakwilkan mimpi tersebut. Yang pertama, menyembeli sapi itu maknanya adalah ada di antara para sahabat Nabi yang nanti akan mati syahid. Pedang beliau gompal ini maknanya adalah ada di antara keluarga Nabi yang akan terbunuh. Kemudian beliau melihat tangan beliau ada di dalam. Baju besi ini maknanya adalah yang paling aman bagi kaum muslimin adalah kaum muslimin bertahan di kota Madinah karena kota Madinah ini diabadikan sebagai baju besi. Itu hari Kamis beliau mimpi, ternyata pagi harinya beliau dapat surat dari siapa? Dari Abbas bin Abdul Mubalik. Abbas bin Abdul Mubalik. Abbas ini siapa? Abbas ini adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih kafir, masih ada di Mekah. Beliau mengirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada keponakannya, hati-hati, Madinah mau diserang oleh 3000 pasukan. Ternyata pas isi suratnya dengan mimpi beliau. Maka hari Kamis beliau kumpulkan seluruh para sahabat musyawarah. Nabi itu nabi, Pak. Al-Mujtaba Al-Mustafa Al-Mukhtar yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala wa an yang Beliau kalau berbicara bicaranya dituntun wahyu, tapi beliau masih juga mengajak para sahabat untuk musyawarah. Padahal kalau nabi bikin keputusan bisa aja kan? Tapi enggak. Nabi menghargai para sahabat, diajak musyawarah. Dijelaskan ini ada surat dari Abbas seperti ini, 3000 pasukan menuju Madinah dan aku tadi berinti tadi malam Bahwa aku melihat tiga hal tadi Dan berdasarkan mimpiku itu Aku memiliki pendapat Sebaiknya kita bertahan di kota Madinah ya. Karena Ini pasukan luar biasa besar ya. Kalau kita bertahan di kota Madinah Maka kita akan bisa serang Musuh itu dari dalam kota Mereka tidak tahu lorong-lorong jalan di kota Madinah Kita bisa serang mereka dari Atas-atas atap rumah kita para sahabat senior, Abu Bakar, Umar ketika itu sepakat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi para anak-anak muda berkata Ya Rasulullah kami ini dahulu waktu masih kafir kalau ada musuh datang ke kota kami maka kami keluar dari kota karena kalau kami bertahan itu berarti kami pengecut itu dulu waktu masih kafir kita keluar masa kita sekarang sudah jadi Islam jadi muslim, kita jadi pengecut gak boleh kita perlu harus keluar anak muda ya beda anak muda keluar nabi apalagi ini banyak anak-anak muda yang dulu ketika perang Badar nggak ikut karena perang Badar kan yang ikut cuma 313 orang ya karena nabi ketika perang Badar niatnya tidak ikut tidak ingin perang tapi nabi niatnya ketika perang Badar itu hanya untuk abad mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan nggak niat perang sehingga banyak para sahabat yang nggak yang nggak ikut terutama sahabat-sahabat muda, sudah, ah, sahabat-sahabat muda terus berkata seperti itu dan makin banyak gitu yang berpendapat seperti itu, lebih, ayo kita keluar aja, kita keluar aja. Akhirnya hasil keputusan musyawarah itu apa? Diputuskan Nabi ya sudah kalau begitu kita keluar. Itu hari apa? Hari Kamis, hari Jumatnya Nabi saw melaksanakan sholat Jumat. Selesai salat Jumat, Nabi masuk ke rumahnya. Ba'da Asar, beliau kemudian keluar dari rumahnya sambil memakai baju besi. Bahkan diriwayatkan beliau pakai dua lapis baju besi. Sahabat Nabi Usayb bin Khudair. kemudian Anas bin Nadir ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pakai baju besi, mereka malah jadi sedih lihat Nabi. kita udah nyusahin Nabi ini. Ya, lihat, tuh Nabi udah pakai baju besi pengen keluar dari kota Madinah pada misi Nabi. Akhirnya nasihat untuk anak-anak muda, eh anak-anak muda, kalian minta maaf sama Nabi. Ya, kalian sudah menyusahkan Nabi, sudah kalian minta maaf. Akhirnya para anak-anak muda berkata kepada Nabi, "Ya Nabi, kami serahkan urusan ini kepada engkau. Kalau memang engkau ingin bertahan di kota Madinah, kami sami nawafana, kami taat pada perintahmu. Kami akan tetap bertahan di kota Madinah." Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Demi Allah, tidak layak bagi seorang nabi apabila sudah pakai baju besiknya dia kembali lagi pulang ke rumahnya." Masyaallah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, maka tawakal kepada Allah. Kalau sudah melamar akhwat, enggak boleh <laughs> balik lagi. Jadi harus teruslah jalannya. Jomblo ya. Khudah, jalani aja. jangan jangan kembali ke belakang, ya. Sekali layar terkembang, pantang surut ke pantang surut ke belakang. Ya. Jadi Nabi Menegaskan kita terus maju. Akhirnya, seluruh para sahabat akhirnya keluar dari rumah. Dan berangkatlah mereka di hari Jumat Ba'da Ashar ini. Berapa pasukan kaum muslimin? Seribu orang. Melawan berapa tadi? Tiga ribu. Ya, seribu orang. Keluar semua. Menuju Ohud. Dan Rasulullah nyuruh kita kumpul di Ohud. Kita song, song musuh di Ohud. Di Ohud tidak di puncak gunung ya Pak lah ya. Ya, jadi perang Uhud bukan perang di puncak gunung tapi perang di bawahnya di lembahnya ya, maka berjalan kaki sampai di tempat yang namanya Asyid keluarlah 300 orang dari pasukan kaum muslim ini. siapa 300 orang yang keluar ini mereka adalah orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubaidin salun. Abdullah bin Ubaidin salun. jadi pak Selepas perang Badar itu muncul spesies manusia baru. Sebelum Badar, manusia itu cuma ada dua jenisnya. Satu mukmin, satu kafir. Sebelum Badar dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah, manusia itu cuma ada dua, mukmin kafir. Selepas perang Badar muncul jenis manusia ketiga. Yang jenis manusia ketiga ini terus ada sampai sekarang, sampai akhir zaman siapa jenis manusia yang ketiga ini Munafik. itu selepas perang badar karena dulu sebelum perang badar mereka gak mau masuk islam mereka masih kafir, lihat kalau muslimin menang mereka ikut masuk islam mereka ikut masuk islam mereka pura-pura islam padahal hatinya kafir maka abdullah bin Ubay bin salul tadinya ikut perang mau ikut jalan perang sampai di daerah yang nama asyid, mereka kemudian mundur mereka bilang, kami dahulu, kemarin nih kami mengusulkan kepada Muhammad supaya bertahan di kota Madinah Tapi Muhammad ternyata tidak taat kepada kami Tidak mematuhi usulan kami Muhammad malah lebih mematuhi usulan anak-anak muda Maka kami menarik mundur pasukan kami 300 orang pak yang keluar Sepertiga, hampir sepertiga, itu kan banyak gitu Sehingga banyak para sahabat juga yang mulai hatinya itu gemetar gitu. Wah, kita makin sedikit aja di lawan 3000, 300 orang keluar Sampai sempat ada dua kabilah dari kaum muslimin Dari orang-orang ansur yang tadinya pengen mundur juga Tapi kemudian Allah SWT membuatkan hati mereka Jadi ini luar biasa ya Makarnya orang-orang kafir Orang-orang eh, munafik ini nah, orang munafik ini memang jauh lebih berbahaya Daripada orang kafir Karena apa karena mereka masuk dalam barisan kaum muslimin Mereka memecah belah barisan kaum muslimin Sehingga yang tersisa tinggal berapa? Tinggal 700 orang Dan 700 orang ini terus bergelak Sampai kemudian Sampai di lembah mud waktu maghrib. Waktu maghrib, kemudian mereka membuat kemah. Dan kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk sholat jamak Maghrib dan isya di jamak setelah itu, kemudian Rasulullah SAW memeriksa pasukan. Diperiksa 700 orang itu. Dan ternyata didapati di dalam 700 orang itu ada sahabat-sahabat nabi yang usianya masih sangat muda. Jadi bukan muda lagi, muda banget. Usianya baru 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Rasul periksa. Eh, ini ada. Masih 11 tahun ikut perang. Eh, ya. udah jalan kaki itu sampai ujung. Ya. Kita usia 11 tahun dulu lagi ngapain, Mbak? Main layangan, Mbak. Ini 11, 11 tahun. tahun, Mbak ikut perang, Mbak. Ya. 11 tahun. Nabi periksa. Ada sahabat-sahabat Nabi, Siapa saja mereka? Di antara mereka ada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Anaknya Umar bin Khattab. Usianya masih 12 tahun. Ada Zaid bin Sa'id juga usianya masih 12 tahun. Ada Usamah bin Zaid, ada Abu Sa'id al-Khudri. Mereka kemudian disuruh pulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian sahabat muda yang disuruh pulang itu sebagian mereka nangis ketika pulang. Nangis. Jadi nangis karena enggak diizinkan ikut perang. Bukan nangis karena gak diizinkan ikut jalan-jalan pak Bukan pak Nangis gak boleh ikut perang Perang pak Bukan main-main ini perang Nangis pulang Di antara yang tadi Zaid bin Sabit ngadu kepada ibunya Dia ngadu ya, umat, ibu, Saya dilarang ikut perang sama Rasulullah Ayo ibu Coba kau yang bicara kepada Rasulullah Minta supaya Rasulullah izinkan aku berperang Akhirnya ibunya datang dengan Rasulullah Ibunya bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadabni ila anaku, zayid, zayidni ila al-qur'an." Dia hafal 17 surat dalam Al-Qur'an. 17 surat dia hafal. 17 surat dari depan, Pak Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, ya. Sampai 17 surat dari belakang. Dia hafal 17 surat. Ya. Dan dia hafal sebagaimana kau hafal. Artinya hafalannya mutqin, hafalannya bagus. Juga. Bahkan dia bisa baca, bisa tulis. Hanya Al-Quran dia bisa baca Bisa tulis Ini kemampuan yang dulu banyak orang gak bisa hey Rasulullah SAW Kemudian suruh apa? Wai Zaid, Kalau memang kau ingin bantuku Maka bantu aku dengan kau pelajari bahasa Suryaninya Bahasa Suryaninya itu apa? Salah satu rumpun bahasa semitik Bahasanya orang-orang Yahudi Kau belajar bahasa orang-orang Yahudi Karena aku gak percaya sama mereka Akhirnya dalam waktu dua pekan Zaid sudah fasih berbicara Suryaninya Dua pekan belajar bahasa asing Pak ba? Kita belajar bahasa Inggris berapa lama pak? Gak kelar-kelar kita dua dua pekan selesai. Nggak ada lagi buat kepada Nabi. Sana perang Umud Kar. Datang. Kiai ya, Nabi saya sudah bisa. Kalau Akhirnya Nabi mengangkat Zaid bin Sabit usia 12 tahun menjadi apa? Menjadi khatibul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi sekretarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi juru tulis Nabi. Ya? Beliau juga termasuk penulis wahyu. Bahkan ketika Rasulullah bar. Kemudian khalifah yang diangkat berikutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kemudian menunjuk Zaid bin Tsabit sebagai apa? Sebagai ketua panitia pengumpul Al-Qur'an. Ini jabatan yang kalau hari ini ya diberikan kepada seseorang, seseorang tersebut haruslah gelarnya profesor doktor. Karena ini jabatan yang luar biasa berat ya. Panitia pengumpulan Al-Qur'an karena dulu Al-Qur'an itu banyak dihafal, jarang sahabat yang menulis. Maka Dikumpulkan, itu tulisan-tulisan para sahabat Diverifikasi oleh orang yang paling hafal Quran, siapa? Zaid bin Sadid Usianya berapa ketika itu? 21 tahun Masya Allah 21 tahun kita ngapain pak? 21 tahun Jadi sahabat-sahabat muda Yang di yang dilarang oleh Nabi Untuk ikut perang, kemudian mereka Semua berkontribusi terhadap Islam Di bidang yang lain, di bidang apa? Di bidang ilmu ya Di bidang ilmu Gak cukup kita lanjutkan dikit ya Mungkin dua sesi kali ya ini Perang ukut satu nanti kapan-kapan kita Lanjutkan perang ukut dua Nah akhirnya berangkat Sahabat-sahabat eh, nabi yang muda Tadi pulang Tapi ada beberapa orang yang diizinkan oleh nabi Untuk ikut berperang ya. Yang diterima Namanya Rafiq bin Khudej Rafiq bin Khudej ini usianya baru 13 tahun Dia diizinkan ikut berperang Kemudian Kenapa diizinkan? Karena Rofi punya keahlian. Keahliannya adalah dia pintar memanah. Memanahnya adalah keahlian perang yang paling top ya. pada masa itu. Dan orang yang ahli memanah, disebut ahli memanah, kalau dia bisa memanah dalam satu kali tembakan tiga anak panah. Itu baru disebut ahli memanah. Jadi bukan satu anak panah tepat sasaran. bukan Pak. Tiga anak panah tepat sasaran. Baru disebut ahli memanah sekarang ada yang begitu ada ada pak ada ada ada yang bisa lihat ya, jadi tiga kali nafri ini ahli akhirnya kemudian kata temannya namanya samurah ya rasulullah kalau rofi diperbolehkan perang saya juga harus diperbolehkan perang kenapa karena saya kalau di, di adu bulat lawan rofi saya menang ya rasulullah mereka kata rasulullah kalau begitu kamu bulat lawan rofi Akhirnya samurah bulat lawan rofi menang samurah mereka kata rasulullah sudah samurah ikut juga perang. Ya. Kemudian sesudah diperiksa barisan, saat ada lagi anak-anak muda Kemudian Rasulullah memberikan motivasi kepada para sahabat Beliau mengeluarkan pedangnya Mengeluarkan pedangnya yang mulia Dan kemudian beliau berkata kepada para sahabat Siapa diantara kalian Yang mau memegang pedangku Maka kata para sahabat Kami mau ya Rasulullah Berdiri beberapa orang sahabat Hamzah berdiri, Ali berdiri Umar berdiri, Abu Dujanah berdiri dan kemudian Abu Dujanah berkata, Ya Rasulullah, apa hak dari pedang itu? Kata Rasulullah, hak dari pedang ini adalah engkau gunakan pedang ini untuk menebas leher-leher musuh. Maka kata Abu Dujanah, aku akan tunaikan hak itu. Maka Rasulullah berikan pedang itu kepada Abu Dujanah. Ya, Abu Dujanah yang nama aslinya adalah Sammah bin radhiyallahu anhu. Maka Abu Dujanah mengambil pedang Rasulullah. Dia kemudian menenteng pedang itu. Dan dia mengenakan ikat kepala berwarna merah. Nah, tradisi Arab ketika itu, kalau orang sudah pakai ikat kepala warna merah, ini artinya sudah siap mati. Ya? Dan dia berjalan dengan cara berjalannya orang yang sombong. Ia seperti itu. Dia pegang pedang sambil berjalan dengan jalannya orang yang sombong. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan seperti ini adalah jalan yang terlarang kecuali dalam medan pertempuran. Jadi nggak boleh, pak ya. Kita nggak boleh jalan seperti jalan orang sombong gitu. Orang sombong ini gimana sih? Yang ya, bertandang bertenteng gitu, nggak boleh. Nah, kita jalan dengan sawabo, ya. Jadi dalam perang itu banyak hal-hal yang tidak diperbolehkan, jadi boleh. Nipu boleh atau tidak, pak? Nggak boleh. Tapi dalam perang boleh. Ya, masa dalam perang jujur gitu. Ini di sini di komandan saya juga. Nipu boleh dalam peperangan. Tapi hanya khusus dalam peperangan. Gak boleh kemudian kita tarik kita kiaskan ini ke wilayah lain gitu. Wah ini saya lagi perang ekonomi nih, dagang, nipu. Karena lagi perang ekonomi lawan orang tuh gak boleh pak. Ya, ini hanya khusus untuk perang yang betul-betul perang. Ya, demikian saya kira sampai sini dulu ya. Kita baru sampai hari apa tadi? Hari Jumat ya. Hari Jumat ini. Jadi kita belum masuk e, ke peristiwa peperangannya yang nanti akan terjadi pada hari Sabtu. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ada waktu 5 menit 56 detik. Kalau ada yang mau tanya. Ada pak? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Insya Allah, mudah-mudahan nanti kalau ada pertemuan yang akan datang. Persempatan ya, yang akan datang, kita akan lanjutkan. Ya. Perang Uhud ini sebagai garis besar saja saya informasikan Perang Uhud ini ada tiga babak sebetulnya Ada tiga babak Di babak pertama kaum muslimin mendapatkan kemenangan Sehingga kaum muslimin berhasil mendapatkan walimah Kemudian di babak kedua kaum muslimin mengalami kekalahan Dan Kemudian kaum muslimin diserang dari belakang oleh bin Walid, oleh bin 200 pasukan berkudai Itu babak kedua di babak ketiga, kaum muslimin berhasil bertahan dan kemudian kaum muslimin mengejar, menyerang balik orang-orang kafir sampai ke wilayah yang bernama Hamra'ul Asad. Jadi di babak ketiga, kaum muslimin mengalami kemenangan lagi. Jadi Ohud kalah atau menang, Pak? Ba? Ya. Tiga babak, menang dua babak, kalah satu babak. Skornya 2-1. Ya. Jadi gak kalah sebetulnya, Pak. Di Uhud, kaum muslimin meskipun mengalami banyak sekali korban, akan tetapi tetap mengalami kemenangan. Bendera kaum muslimin tidak terkulai, bendera kaum muslimin berhasil dipertahankan oleh para sahabat. Demikian ikhwatan iman rahimah mubah, kajian sirah nabawiyah kita malam hari ini. Memudahkan ada manfaatnya dan sebagai menguat kembali mari ini kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan tiga tadi, kita semangat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semangat mempelajari sirah beliau dan kita semangat membaca selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.